yang sangat besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kehidupan ini suatu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ayah sabul insanu ayy tukrasuda. Apakah manusia itu mengira dia dibiarkan begitu saja? Am hasibtum an anama khalaqanakum abadan? Waalaikumsalam. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia, dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami ke kepada Allah Subhanahu Wataala. Ibu bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, <tuh> sebelumnya saya minta maaf yang eh, mungkin hadir di sini belum pernah ke sini juga, baru pertama kali. Saya bersyukur bisa sampai di sini kan, dari dari Pasar sampai kandang babi nih. Kan. <guluh> saya enggak tahu kan di sini jalannya lewat mana gitu. Susah sekali nggih. Tulus sebenarnya saya sekolah di SMA 1 kan enggak terlalu jauh. Cuma enggak pernah main ke sini. Jadi enggak tahu. SMA 1 kan dekat guys. Nggih. Cuma saya yang enggak pernah main sampai sini. Jadi mohon maaf tadi kalau telat Ibu Bapak dan jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Kemudian juga satu hal yang patut kita syukuri setelah nikmat kehidupan ini adalah nikmat kita berkumpul dalam majelis ilmu. Ini nikmat yang banyak saudara kita kaum muslimin itu masih sedikit yang belum mendapatkannya. Coba saja kalau kita bandingkan G. Orang yang malam ini Jam sekarang ini Nonton televisi Oke Mungkin ibu-ibu yang suka ya Dengan yang hadir di masjid Kira-kira lebih banyak yang mana Oke Kira-kira mana lebih banyak yang hadir di masjid Untuk ngaji Atau yang di rumah mungkin nonton TV Atau main game atau banyak yang dimana di luar masjid, ya, makanya ini nikmat Allah mengatakan wa kali lumin ibadiah betapa sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ibu dan bapa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallam bersabda wa majstama akauun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum Dalam salah satu rumah Allah Yaitu di mana? Di masjid Ini adalah rumah Allah Masjid itu adalah rumah Allah Artinya rumah yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Fi Fibaitin min buyutillah yadluna kitab Allah Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu di masjid? Yaitu apa? Membaca Al-Qur'an. kalau kita perhatikan umat Islam ini di masjid itu banyak Al-Qur'an. Kan niki wonten boten? Ata Tetapi biasanya Al-Qur'an itu jarang dibaca nggih. Apalagi di Jari itu lebih jarang lagi. Apalagi dhe hakalkan nggih, lebih sedikit lagi. Apalagi terus-terusan nggih diamalkan. Makanya masjid ini diantara tempat yang paling utama Untuk belajar Al-Quran Mereka itu orang-orang itu membaca Al-Quran Dan mereka mempelajari Al-Quran itu diantara mereka Jadi salah satu amalan atau fungsi masjid Itu adalah untuk belajar Al-Quran Semestinya kita gunakan masjid itu bukan hanya untuk sholat jamaah ya sholat jamaah penting termasuk kewajiban. Nah, di antara fungsi masjid yang lain adalah untuk majelis ilmu. Majelis ilmu itu juga disebut dengan istilah majelis zikir Nah mereka orang-orang yang berkumpul di masjid itu membaca Al-Qur'an dan mempelajari isinya. Apa keutamaannya kata Nusa Sallallahu alaihi wa sakinah Yang pertama apa? Akan turun kepada mereka As-sakinah Yaitu keten, ketentraman Jadi kalau kita sering di masjid gitu. Kemudian kita di masjid sering berzikir, Kemudian banyak membaca Al-Quran Mempelajari isinya Akan turun apa? -sakinah, yaitu sakinah Jadi kita tidak usah jauh-jauh kalau orang itu mau cari ketentraman, cukup datang ke mana? Masjid Terus dibuka apa? Al-Qur'an Terus ya, apa? Dibaca Direnungkan? isinya. Bahkan sampai kata para ulama itu terkadang Seorang itu membaca sebuah ayat, diulang-ulang karena ayatnya itu membekas itu lebih bermanfaat dan lebih utama daripada membaca banyak ayat, tapi tidak apa, tidak apa kenapa, karena dengan membaca satu ayat, kita ulang-ulang, kita rasa apa isinya, itu lebih membekas dalam apa, hati maka yang pertama, keutamanya kita hadir dalam majelis ilmu akan turun apa, as-sakinah, ya, itu ketendraman wa hafad humul mala ya. Dan akan meliputi mereka yaitu para malaikat Jadi kalau kita kumpul di majelis ilmu mengaitan ini Maka malaikat itu juga ikut berkumpul Mengelilingi orang yang hadir di majelis ilmu Sampai disebutkan dalam riwayat Para malaikat itu apa? Meletakkan sayap-sayap Karena malaikat itu punya apa? Sayap Walaupun kita tidak bisa melihat malaikat. Mirsani mboten saniki. Kelihatan tidak? Tidak kelihatan, tapi kita beriman adanya para malaikat. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya, Oke. Kalau jin dari api. Kalau manusia dari tanah. Nah, malaikat saja itu ikut hadir di majelis ilmu, gih, bayangke, gih, dipun bayangkan, dibayangkan, dibayangkan. Malaikat itu padahal makhluk yang sangat apa? Mulia. Allah katakanlah ya'yuhunulah ma'amarohum, wa yafalu nama yukmarun. Malaikat itu tidak pernah maksiat. Gih. Tidak ada ceritanya kok malaikat negu maksiat. Malaikat itu makhluk yang senantiasa taat. bahas yakumur rahmah dan yang ketiga Pak, keutamaan majelis ilmu itu akan diliputi dengan rahmat yaitu kasih sayang. Makanya kalau kita sering kok kalau ada teman atau saudara lagi pengantin baru, oke. biasanya kita doakan mudah-mudahan menjadi apa? keluarga yang apa? sakinah, terus mawaddah, terus warahman nggih disingkat wa Nah, salah satu resep kalau pengin keluarganya niku sakinah mawadah warahmah Hendaknya itu, Pak. Di untuk ade apa? Di majelis terutama di mana? Di masjid. Makanya Allah mengatakan Ya Ayyuhan ayuhaladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naruh okay. Wahai orang-orang yang beriman Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api naruh okay. Caranya, caranya berifun, caranya bagaimana Salah satunya adalah dengan kita banyak-banyak Menghadiri no, majelis ilmu Jadi keutamaannya sudah berapa tadi? Orang hadir di Majelis Ilmu yang pertama pak turun ketenangan, sakinah. Yang kedua pak diikuti para malaikat. Yang ketiga pak mendapatkan apa? Kasih, sayang. Terus yang keempat wada karohumullahu fi meninda. Itu disebut namanya. Siapa saja yang hadir di sini di Majelis Ilmu? Itu disebut namanya dihadapan para malaikat Jadi kalau bahasa kita dia apa? di absen okay. Yang absen siapa? <gif> yang absen ini Allah, tidak okay. main-main ya. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu itu disebut namanya oleh Allah dihadapan para malaikat berarti kemuliaan, keutamaan, dan pembuatan itu termasuk amal, Soh Soleh yang sangat besar, sampai-sampai orang yang hadir di majelis ilmu disebut namanya, misalnya Pak Sinten okay. Bu Sinten Mas Sinten, okay. Dek Sinten nah itu semuanya disebut namanya yang hadir di majelis ilmu kalau yang di rumah disebut disebutkan namanya Enggak <laughs> yang hadir itu yang disebut cuma yang hadir jadi ini keutamaan kalau kita hadir di majelis ilmu kemudian juga masih kita membahas tentang keutamaan gitu duduk di majelis ilmu ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita ketahui bahwasanya Menuntut ilmu itu merupakan jalan menuju surga. Kita semuanya pasti ingin masuk apa? Surga. Gitu. Ingin tidak? Apa di sini ada yang ah nggak usah mas, saya nggak usah surga aja. Ada, ada yang seperti itu? Ya ada semuanya pasti sejahat jahatnya orang gitu sejauh jahatnya orang kecuali mungkin yang komunis gitu kalau orang PKI nih kira-kira beriman yang tentu surga betul PKI komunis nih tidak beriman adanya tuhan saja nggak percaya gitu makanya kalau kita beriman kepada Allah beriman pada hari akhirat kita pasti semuanya pengen masuk surga gitu Nah disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat imam muslim Man shalaka taurikon Yal kami sufihi ilman Saharumahulabhubihi taurikon ilal jannah Ini hadis sahih. Barang siapa yang menempuh suatu jalan Menempuh suatu jalan Apa maksudnya menempuh suatu jalan? itu para ulama menjelaskan ada dua penafsiran, ada dua penafsiran, guys. Yang pertama yaitu menempuh jalan, seperti biasa. Misalnya kalau kita jalan dari mana? Dari rumah kemana? Masjid. Ini maksudnya <tawa> kan? Karena ini kita bicara ngaji, guys. Nanti ke pasar ini tuh nyambut Maksudnya ini ke pengajian, guys. Para zia ba jalan ya yaltamisu mansalakat torikon yaltamisu fihi ilman untuk mencari apa ilmu nah jalan yang pertama maksudnya jalan secara fisik gimana niko maksudnya melampah berjalan atau mungkin naik sepeda atau naik motor atau naik mobil gitu itu termasuk salakat torikon maksudnya menempuh suatu wah Sahalalulahubihi torikon ilajana maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju apa surga. Oke. Jadi kalau tadi misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, dari rumah niatnya oke. bukan hanya sholat isak berjamaah tapi juga ingin hadir pengajian. Oke. Itu keutamaannya lebih besar lagi dimudahkan jalannya menuju. Surga okay. Jadi setiap kita berangkat dari rumah Atau dari tempat kos Kita okay, masuk masjid Badi pengawasan, mau ikut pengajian Itu keutamaannya Akan dimudahkan okay, Jalannya menuju apa? Surga Ini penafsiran yang pertama okay. Mungkin ada yang bertanya okay, Kok bisa orang yang ngaji itu Padahal baru jalan Surga okay? Dari rumah ke masjid Ajang pengawasan Kok bisa nantinya Dimudahkan jalannya menuju apa Surga Kira-kira bagaimana itu Kira-kira gimana? Karena orang yang menuntut ilmu agama Itu bisa Dengan ilmunya nanti ber Apa Ilmu untuk apa kan di amalkan jadi ilmu melahirkan amal sholat orang itu kalau tidak punya ilmu bisa beramal tidak? sangat benar? <laughs> kita mau sholat jengan okay. jadi sholat okay. tapi tidak tahu caranya sholat bagaimana? bisa gak sholat? ya <laughs> iya mungkin bisa kalau ikut-ikutan ya Tapi kan bacaannya, gerakannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya harus pakai belajar be Ini namanya amal, itu butuh il ilmu Makanya kalau orang ngaji bisa dimudahkan jalannya menuju di surga Karena dia ngaji itu bisa menambah pemahaman Bagaimana cara beramal, bagaimana sholat, bagaimana Puasa kita maka akan dimudahkan jalannya menuju Nabaw surga. Kemudian penafsiran yang kedua ibu-ibu sekalian yang dimaksud menempuh jalan itu adalah dengan melakukan cara, cara-cara okay. utawi program okay. atau metode untuk mendapatkan ilmu Nabaw agama. Kalau zaman sekarang orang belajar niku sarane sarananya banyak gitu, kata Iya betul. Kalau orang mau ngaji apakah sekarang harus hadir ke masjid? Ada. Apakah kalau mau dengar ceramah harus datang ke masjid? enggak kan? Sekarang ini ada nopo. Nah, HP. HP. Nah, HP nopo sedang ini ku, smartphone ya, telepon pintar ini kadang singgungnya boton pinter. <gih> nah smartphone ini kan harusnya kita syukuri kita gunakan untuk mendengarkan pengajian mendengarkan murotel dan lain-lain itu kan termasuk salakatori kon yata ilmu. ilma sekarang ini banyak kata sangat makanya ibu-ibu dan bapak bapak ini sedikit kaya nopo istilahnya saran atau masukan kaya sebab banyak anak-anak zaman sekarang ini Baik yang masih kecil atau yang sudah remaja Atau apalagi sudah no, Dewasa itu kalau sudah pegang HP Apa? Lupa segala Segala ya, nya no, Apalagi ada jaman saat ini Kita nonton apa ini kerjaan Game Online gitu. Itu ada ceritanya dulu ada yang cerita dosen gitu. Cerita dulu ada anak no OGM <tuh> Saya dulu di OGM ada ceritanya dulu anak UGM itu kuliah, tetapi ternyata tidak kuliah. Kenapa? Karena setiap hari mainnya kemana? Game online. Malam, pagi, sore, nggak pernah pulang. Makan juga di mana? Game online. Tidur juga di? Game online. Mungkin ya semuanya di situ, oke? Mungkin nggak pernah mandi juga. Nih. Akhirnya anaknya tidak lulus gara-gara game online, ini tuh masalah satu contoh. Oke. zaman sekarang ini banyak yang merusak generasi muda itu. Oke. Di antaranya juga seperti tadi melalui sarana-sarana, media, alat komunikasi. Makanya ibu-ibu kalau misalnya gitu, mungkin ada ya, yang putranya mungkin dimasukkan ke pondok pesantren. Biasanya ada peraturan gitu, tidak boleh bawa semat pun, nah, gitu. karena biasanya kalau anak kecil itu sudah dikasih seperti itu akhirnya bang lah lupa belajar dan seterusnya. Okay. Intinya seharusnya, eh, okay, namanya HP dan semacamnya macam itu bisa kita gunakan untuk bela belajar. Belajar. Okay. Makanya ini tugas orang tua, eh. Kul Lukum Ro'in Wul Lukum An Ro'yati. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dia pimpin. Seorang bapak itu pemimpin di mana? Di rumah tangganya. Dia akan dimintai pertanyaan pertanggung jawaban. Bagaimana dia mendidik anak anaknya? Terkadang ya kan, Yang sepuh niku, kadang orang tua itu pengin anaknya soleh dan so Tapi terkadang orang tuanya sendiri le ngucet tapi bapaknya <gifatnya> okay. makanya harusnya kita mulai dari diri kita sendiri jadi ini jadi ini suatu cara untuk bisa memudahkan menuju mana tadi surga itu kita gunakan untuk menonton ilmu apa? agama Yaitu. kemudian ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah diantara keutamaan kita belajar agama ini apa Keutamaan yang berikutnya, orang yang belajar atau paham agama itu merupakan ciri kebaikan. Ciri apa? Kebaikan. Tiang Nikusai menopong boten itu diantara ciri atau tandanya adalah kalau dia paham. Oh, akhirnya. Yang dimaksud paham, agama Ibu, apa kamu paham al? Quran paham ajaran Rasulullah sasaran kalau orang paham agama itu ciri kalau Allah berkehendak baik disebutkan dalam hadis manjuri dillahubihi kairon yufakihubidi barangsiapa Allah kehendaki kebaikan Allah fahamkan dalam masalah apa agama <tuh> makanya ibu sekalian ini sekaligus motivasi gitu bagi orang tua ini di sini kada yang sebukin bagi para orang tua hendaknya memperhatikan pendidikan siapa anak-anaknya. Nah pendidikan meniko bukan hanya terbatas masalah ilmu apa dunia. Terkadang orang tua, saya belum jadi orang tua pak, tapi cuma cerita saja. Saya tidak menggurui cuma cerita. Jadi terkadang orang tua itu lebih perhatian dalam masalah apa? Dunia, gitu kan? Biasanya orang tua nih, susah payah cari duit, pergi pagi pulang, pagi lagi gitu. Nih. Untuk biaya sekolah siapa, anak-anaknya. Tetapi biasanya yang diperhatikan nih, masalah-masalah, apa? ilmu dunia, leh, matematika nih, bi, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa? Two makanya kalau kadang laren aku anak masih kecil cita-citanya ditanya mau oh, jadi apa nanti kalau sudah besar dia jawab jadi apa? dokter kenapa mulai? polisi kenapa mulai? presiden macam-macam <gulis> ya -macam, biasanya itu kaitannya dengan apa? dunia sampai waktu nikus yang nge-sare jadi apa? youtuber apa nih? <gulis> youtuber Tukang Youtube, no enggak okay. apa-apa? Aneh-aneh, aneh gini Jadi kadang itu masalahnya itu Orang tua itu Perhatian sama anaknya itu saya Memang itu yang diperintahkan Cuma terkadang Perhatiannya itu yang paling ditekankan Cuma masalah apa? Duh dunia okay. Padahal semestinya enggak no, apa? Kan kita setiap hari berdoa gitu Robbana, Atina, Di dunia hasanah titik katen terus napa titik terus enten <tik> terus srewen wa fil akhirati hasanah terus wa kina adzab benar ya allah berikanlah kepada kami kebaikan di mana dunia kan enten terus niku di mana wa fil akhirati hasanah nah kita ini kadang ingatnya meng teng donya niki wa fidunya <tik> Hasanah, wakil akhir-akhir Hasanah ni pun lali. Jadi masalah agama kadang kurang diperhati. Buktinya apa? Kalau enggak percaya nih. Nih ceritanya nih cerita meli. Hasil apa hasilnya? Survei itu katanya orang-orang yang masuk di perguruan tinggi, mungkin perguruan tinggi yang katanya Islam gitu. Kebanyakan ni tu malah dereng sakit, Maos, nampak. Al Quran. Padahal kalau dipikirkan orang masuk kuliah nih pun sekolah pinter tahun. Gue kan tadinya TK, TK berapa tahun? Sebelum TK PAUD, PAUD, TK, SD, SMP, SMA pun pinter tahun nih gue. Pinter mbak? TK dua tahun, SM, SD. 6 tahun, 8 tahun SMP 3 tahun berapa? 11 tahun SMA Jadi berapa? Oh 14 tahun Oke, maksud saya ulangi Harusnya kan kalau belajar ikhro nih Bu <gih> Ikhro itu kan SD kan lemungan Kelas satu jilid? Satu, kelas dua jilid? Dua, berarti kalau kelas enam jilid? Enam, jadi kalau SMP sudah bisa baca? Quran tuning kita, tuning kan atau nih gue teorinya, tapi ternyata banyak orang masuk kuliah itu belum bisa baca Quran. Contohnya gitu UMB ini gue, kalau mau lulus itu syaratnya harus ada tes. Kalau nggak salah nih, saya nggak kuliah di UMB cuma teman-temannya anak UMB. Nah itu kalau mau lulus harus ada tes baca tulis, baca nopo Alquran. Kalau nggak lulus ya nggak nggak bisa nih. Jadi harus ada tesnya kenapa? karena memang kenyataannya yang masuk kuliah itu walaupun kampusnya kampus Islam banyak yang belum bisa membaca Al-Qur'an kalau membaca Al-Qur'an saja masih susah kira-kira mau mempelajarinya berpun? susah, bacanya saja susah bagaimana lagi mau mempelajari? isinya, maka ini ini himbawan-mawan bacaan bagi para orang tua atau yang mau jadi orang tua okay. Mas-mas, Mbak-mbak atau kalau ade. Ya. ya harusnya kita ini nanti kalau punya keluarga diperhatikan apa? Pendidikan agama. Salah satunya membaca apa? No Al-Qur'an. Disebutkan apa dalam hadis? "Thayyrukum man <klihatan> al Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian itu yang mempelajari apa? No Quran atau Al-Qur'an. Nah, yang mempelajari Quran <gulau> Al Quran, nah, orang zaman sekarang itu yang dipelajari kebanyakan apa? Quran gitu. Gimana? Kita-kita kan kalau jenengan meresani TV dari pagi sampai malam itu yang membahas Al Quran pinton persen itu, nol <gulau> koma atau kebanyakannya membahas isi koran, gitu. Berita sele. Tak pertandingan saya pak, tak boleh perita po, litig, tak boleh. Al Quran berapa persen ni tu? Heh sangat kita. Makanya ibu bapa ibu dan bapa sekatifu. Mari kita perbaiki dari diri kita sendiri. Mari kita belajar Al Quran. Tidak usah malu heh. Walaupun mungkin umurnya sudah e, tua, tapi bukan menjadi hal halangan heh ada dulu teman nggih cerita juga <coughs> ada orang itu buta nggih kalau buta itu tidak bisa apa melihat teorinya kan kalau orang buta kan mungkin wah saya enggak bisa baca ya enggak bisa melihat ya sudah saya enggak usah belajar gitu nggih mungkin kalau orang mau cari enaknya ngaten iku nggih tapi ternyata bapak-bapak atau mas-mas ini itu semangat ikut penga jangan gitu sampai bukunya itu ada apanya itu apa namanya kalau yang biar bisa dibaca itu berilah ya, apa ya. namanya agen ternyata nih supaya bisa ikut pengajian dan juga bapak bapak kerjanya tukang pijat gitu semangat ikut pengajian belajar bahasa arab terus ya biasanya diantar sama istrinya gak. padahal tidak bisa bang melihat nah sekarang yang hafir di sini kira kira gimana Bisa melihat? Alhamdulillah ya. Harusnya kita ini lebih bersemangat ya. Kita ini sudah dikasih nikmat melihat Ya kita gunakan ya. Diantaranya untuk belajar Al-Qur'an ya. Tadi apa keutamanya orang belajar Al-Qur'an? Yang pertama apa tadi? Turun ke Ketenangan Terus apa mulai? Diliputi oleh para malaikat Terus diliputi kasih sayang Terus apa mulai? Disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat Oke. Apa kita tidak senang? Semakin kita sering ngaji Semakin kita sering hadir dalam, dalam majelis ilmu Semakin sering apa? Apa tadi yang pertama? Turun Sakinah, Sakinah tadi apa? ke tentraman. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu kalau di rumah lagi ada masalah gitu kan gimana solusinya? Tengkejit -teng. Sampai dulu ceritanya enten gitu, sahabat nabi namanya eh sahabat sahabat nabi sekaligus apa, menantunya nabi, itu alib bin nabi tolib alib bin nabi tolib menikah sama siapa? Fatimah, Fatimah Fatima, Fatima, nikusin enten? Nah, putrinya Rasul oh, Nah suatu ketika Suatu hari Niku Fatimah oleh Ali bin Abi Talib Lagi ada Masalah Biasa ada pembetulan kata Niku Biasa namanya orang berumah tangga itu kan Kadang senang kadang Susah Kadang juga ada masalah Tapi Ali bin Abi Talib Pas ada masalah sama istrinya Niku Perginya tidak ke tempat yang aneh-aneh Perginya nya kemana ke masjid ngapain tidur siang tidur siang di masjid nah kalau mungkin orang zaman sekarang gua ada masalah sama istrinya tunggu di wah nggak tahu ya nggak tahu ya macam-macam zaman sekarang ini makanya kalau kita pengen cari ketenangan, niku tentang -mas... masjid. Sekarang sederhana banget, jujur mohon. Tang Indonesia nih, terutama tang Jogja nih. Cari masjid itu mudah atau susah? Eh, okay? mudah apa susah? Masjid. Mudah. Berarti aslinya niku mencari ketenangan itu apa? Masjid. Mudah. Kalau kita mau datang ke mana? Masjid. Hadir di majelis. Ilmu, mawas al-qur'an, fikir gitu. Allah mengatakan Alal bidikirlahi Tadmainul Ketahuilah dengan berzikir Hati menjadi apa? Tenang, jadi kalau mungkin mas-masnya lagi galau okay. Mas-masnya lagi galau Pusing, okay. kok sekolah Rampung-rampung okay. Dan lain-lain nah, Itu makanya sering ke mana? Masjid, okay. jangan lari ke tempat-tempat Yang tidak Jelas Nggih, eh, nek nang Jogja di mana? Enggak jelas obatnya. Oh, Sampai ada bapak-bapak nggih, -bapak, ini cerita saja. Ya, alhamdulillah sudah tobat gitu. Dulu katanya ketika masih muda itu wah, sudah ya ke kemari. Ya, alhamdulillah sekarang sudah sepuh, sudah 60 tahun jadi pengen obat apalagi sudah pernah kena kecelakaan stroke. Nah, gitu. itu alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk tobat. Tubat. Nah, misalnya jenengan atau saya atau kita ini pas lagi maksiat, tiba-tiba dicabut nyawa. Kira-kira peribun kata -kira, ni suul khotimah nape kusul khotimah? Eh, kalau lagi maksiat misalnya nape? Minum minuman, nape omlek dan lain-lain. Eh, kok kita dicabut nyawanya berarti itu termasuk suul kh? -oh adal tadi kita berdoa rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Makanya caranya tadi kalau kita ingin dapat ketenangan rajin hadir di majelis ilmu, rajin membaca Al-Qur'an, rajin berzikir. Nggih. Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan nggih, ini pelajarannya Niku membahas tentang tau tau hith nggih. Tauhith. Tauhith itu apa gini. Mungkin ada yang bertanya gini. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid niku artinya kalau bahasa nggih mengesakan Allah nggih. Makanya dikatakan dalam ayat Kulhuwohu Ahad gitu. Katakanlah Allah itu Ahad Ahad itu lho Esa. Esa setunggal Satu Tidak berbilang okay. Nah apa yang dimaksud Tauhid menikau Yang dimaksud Tauhid itu artinya Yang pertama okay. Kita meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan Seluruh alam Kakanya setiap hari, kan Alfatihah ni, kan pun tiwos. Alhamdulillahi robbil alami. Segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai seluruh alam. Nah ini ki namanya tauhid. Namanya apa? Tauhid. Meyakini engkang menciptakan pulau Panjang dengan sambil menegok, namun dan ini bos kalian nggih. Okay. Yang semacam itu itu belum cukup cukup belum cukup nggih. Okay. Kalau cuma meyakini Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, niku dereng cetak. Belum cukup. Kenapa? Cukup kenapa dereng niku? Kalau ada orang katakan Gemas, kula yakin, kula pitados saya yakin. Kalau yang menciptakan itu Allah, yang menghidupkan, yang mematikan, yang ngasih rezeki, yang ngatur itu Allah. Itu belum cukup membuat orang masuk napa Islam. Oke, sebab apa? -apa? Karena orang musyrik zaman dulu, demikian juga orang kafir zaman sekarang, itu semuanya mengakui kalau yang menciptakan alam ini siapa? Allah, walain saal tahuman kolakosanawati wal ar. Raya kulun Jika kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Oh. Okay. Makanya orang-orang musrik dulu nih bu, okay. sudah mengenal siapa Allah. Meyakini Allah itu yang menciptakan, yang memberi apa. Rizki Jadi kalau orang cuma meyakini Singnip taklikullah menikah Yang menciptakan saya dan kita semuanya Ini Allah Yang ngasih Rizki siapa? Allah, itu belum cu Belum cukup Makanya orang masuk Islam mengucapkan apa? Bapak sekalian Kalau masuk Islam Mengucapkan apa? Kalimat Syahadat Syahadat ini boleh pun Ashadu Allah ilaha illallah Saya bersaksi bahawa saya tidak ada Sesembahan yang benar Kecuali Allah Nah itu yang disebut dengan Tauhid Jadi intinya Tauhid ikutan kalimat La ilaha illallah Makanya disebutkan dalam hadis Mankana akhiru kalami La ilaha illallah Daholal jana Jangan siapa yang akhir ucapan hidupnya di atas kalimat la ilaha illallah maka dia masuk apa? Surga. Nah ibu sekalian yang dirahmati Allah terus tauhid niku intinya apa? Nah, intinya apa tauhid itu? Tauhid itu intinya ada dua gih. Okay? Intinya ada du dua. Ini kalau mau dicatat dicatat sendiri gih. Okay? Atau ini sudah direkam mungkin di putar di share pakai WA, eh. zaman sekarang zaman WA, eh. jadi tauhid itu intinya ada dua, ya, eh. yang pertama, opo, menolak sesembahan selain allah, oh. makanya kita mengatakan la ilaha illallah, artinya apa? kita menolak semua sesembahan selain allah. Oh. Kalau ada orang beribadah kepada malaikat, boleh tidak? boleh? tidak boleh. orang beribadah kepada nabi. Boleh? Boleh tidak? Orang beribadah kepada wali Wali, wali boleh tidak disembah? Tidak boleh Orang beribadah kepada jin Boleh? Tidak boleh Orang beribadah kepada matahari Boleh? Tidak boleh Beribadah kepada nyi nyirorokidul Boleh Mata? Nah itu kok ada orang kalau menemukan itu larungan di laut selatan gitu katanya untuk napa dipersembahkan kepada nyiroro itu. Raden niku itu benar apa salah itu? Ya, kalau orang mengorbankan sesuatu Dia persembahkan kepada selain Allah, itu termasuk apa? Syirik. Kul inna salati wa nusuki wa mamati wa mahyaya lillahi rabbil Katakanlah sesungguhnya salaku, sembelihanku, terus apa? Hidup dan matiku untuk siapa? Allah. Lah syarikalah, tidak boleh ada sepotuh. Okey. Makanya ibu sekalian intinya tauhid yang pertama, bah kita menolak sesembahan selain Allah. Makanya ni, jangan lapun tanya Kalau misalnya ada tetangga kita itu beribadah kepada, nampun ni gu, naik tiang nasran ini gu nampun. Trinitas okay. Yang disembah berapa? Berapa Tuhan ya? Yang katolik dulu Pintans yang disembah Tiga kok, yang pertama siapa? Tuhan Ada yang dulu katolik nggak? Tuhan Bapak, terus Tuhan Siapa lagi? Yesus, gitu Satunya lagi siapa? Siapa? Roh Kudus atau Maryam? kamarnya. Intinya dia katakan apa bahwasanya tuhannya berapa? tiga Itu boleh tidak? Tidak. Makanya Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musrikin finari nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir yaitu dari kalangan ahlul kitab. Yang namanya ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musrik di mana tempatnya nanti? Dan neraka jahannam makanya kalau kita berdoa robbana adina vidul ya hasanah wafil akhiroti hasanah wakinah adha benar cocok gak gitu? kalau kita misalnya pengen masuk surga pengen selamat dari neraka kok kita berbuat si sirik ini cocok bener? cocok tidak? ya? katanya kita pengen diberi kebaikan di dunia pengen dikebaikan di mana? akhirat pengen diselamatkan dari Neraka. eh kok kita di dunia malah berbuat apa? Sirik, nyembelih Sesembelihan Misalnya, G. contohnya, kadang kalau orang mau bangun apa nih ku? Jembatan, G. katanya nih G. Mungkin ada yang anak sibil dong Nah itu katanya kalau mau bangun jembatan, disembelih apa? Kerbo Sudah nah, terkenal gitu Terus di apa kan? Kepalanya ditanam di tempat yang mau dibangun apa? Nah, itu termasuk apa? Sirik. Gitu. Yang seperti itu masih ada tidak di masyarakat kita? Masih. Contoh ini pun, sirik ini dulu zamannya apa? Meletus gunung, merapi, gitu. Katanya macam-macam, gitu. Sampai ada ya semacam itu, gitu. Sampai parahnya itu orang itu kadang kalau saking siriknya itu, kalau sudah dikasih seperti itu. Kok ternyata masih dapat apa? Bencana apa katanya? Oh berarti sajenya kurang okay. Nah ini pun temen gak itu? Niku? Gitu. Nah ini penyakit seperti itu Itu namanya penyakit masa rakat okay, Kalau para ulama kita dulu menyebut TBC Gitu? Kenapa ikut TBC? Tahayul Bid'ah sama apa? Urafa, yang paling berbahaya ni sih sirik. Kalau orang Jawa kan biasanya menyebut moli moh gitu. Moli moh ni pun apa? Main, maton, apa? Untung, maling, satu lagi, matat. Iya, nggak tahu saya. Jadi intinya sirik ni termasuk moli moh atau badan? Sirik, moli moh badan ni banget dan okay. mana lebih besar dosanya orang berzina minum kumer mencuri korupsi membunuh dengan orang yang berbuat syirik. Nah, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 48 Inno Allah layak firu an yusrika bihi Allah tidak mengampuni dosa apa syirik makanya Allah mengatakan Inna billah Wakat haram Allah alaihi Orang yang berbuat syirik itu diharamkan masuk surga. Makanya kalau kita berdoa setiap hari <tuk> Robbana Atina itu nih hasanah. Wafil akhirati hasanah. Gue kira ada banyak udah di luar kepala gitu. Tapi kok ternyata kita berbuat syirik itu jodoh nih mbak Den. Cocok atau tidak? Tidak. Itu bertentangan antara yang diucapkan dengan apa yang dilakukan tidak konsekuen gitu nah ibu sekalian disinilah pentingnya kita belajar tentang tauhid tadi intinya yang pertama pertama pak menolak sesembahan selain allah itu yang pertama kemudian yang kedua yaitu memberikan ibadah kepada allah saja yang kedua pak memberikan ibadah kepada siapa makanya kalau kita sholat niku di surat al fatihah bacaannya gimana iya ganas tuh iya ganas artinya hanya kepada kepadamu ya Allah kami beribadah jadi yang namanya ibadah ibu sekalian tidak boleh diberikan atau dipersembahkan kepada selain Allah kalau memberikan ibadah kepada selain Allah itu namanya syirik walaupun rajin sholat gih Walaupun rajin puasa, walaupun rajin sedekah, berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama tetangga, nggih. Okay. Tapi kalau melakukan apa? ibadah kepada selain Allah, itu namanya syirik. Si Oke. Okay. Namanya apa? Syirik. Makanya dalam Al-Qur'an, perintah yang paling utama, yang paling pertama, perintah untuk bertauhid. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Allah yaitu rabb memerintahkan jangan beribadah kecuali hanya kepada siapa? Allah. Kemudian setelah itu baru perintah berikutnya wa bil walidayni ihsana. Dan kepada kedua orang tua udahnya berbuat apa? Ihsan, berbakti. Berbakti kepada orang tua letaknya di mana? di bawah perintah bertauhid jadi yang nomor satu ini apa? Tauhid makanya kalau kita belajar gitu, SD gitu. Rukun Islam yang itu pintar? 5 5 pinter semua yang pertama apa? sahadat yang kedua? sholat berarti yang paling penting ini sholat atau sahadat oke Semuanya penting, ya penting semua. Tapi yang paling pokok, yang paling dasar, yang menjadi kunci masuk surga, yang mana? Apa tadi? Sahadat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, mankana akhirul kalamih la ilahi kalau dah khalal Jadi syaratnya orang masuk surga itu adalah harus dengan Tauhid Walaupun rajin sholat, gitu, okay? sholat malam, sholat sunnah, tapi kalau berbuat syirik, syirik besar, maksudnya, nanti tempatnya di mana? Di neraka, okay. makanya di sini, gitu. Okay? Yang penting kita pahami, yang namanya syirik, gitu, okay? sekali lagi, yang namanya syirik itu bukan berarti orang yang tidak percaya adanya siapa, Allah Yang namanya syirik bukan orang yang tidak sholat. Oke, okay. yang namanya syirik orang itu bisa jadi apa? Sholat bisa jadi rajin beramal, tapi dia juga beribadah kepada selain. Oke. Okay. Jadi jangan tertip tibung. -ti okay. Nanti Insya Allah kita pelajari. Okay. Nanti yang kita bahas nanti kita usulul salasah. Okay. Mungkin nanti kalau panitia ada apa? Ada buku gratis mungkin bisa dibagi. <laughs> usulul salasah tiga landasan utama. Oke. Okay nanti akan membahas tentang tiga pertanyaan kubur gitu nanti kalau dikubur itu orang di alam kubur akan ditanya tentang tiga perkara apa saja? yang pertama man robuka siapa rohmu sesembahanmu itu siapa? yang kedua bang madinuka apa agammu? yang ketiga man nabiuka siapa Nabimu Nah kira-kira ibu sekalian Saat ini misalnya lari pinter, anak cerdas Sudah apa diajari Kalau ditanya, mas kalau ditanya nanti ada soal Siapa rohmu jawab? Allah Siapa nabimu jawab? Muhammad Terus apa agamamu jawab? Islam Kira-kira orang yang seperti ini pasti bisa menjawab tidak nanti di alam kubur kalau orang itu cuma paham Cuma apal Enggak okay? pernah sholat Enggak pernah puasa okay? Sahadat ya enggak Cuma apal soalnya ini Diajari sama gurunya Mas nanti kalau ditanya Siapa Rob jawab, Allah. Siapa Nabi mau jawab Muhammad apakah kamu jawab Islam Kira-kira kalau orang ini mati Enggak bersadat, enggak sholat, enggak puasa Selamat tidak? Ya. Bisa enggak jawab pertanyaan kubur? Tidak bisa. Karena yang bisa menjawab pertanyaan kubur hanya orang yang ber iman. Makanya Allah mengatakan yusab bitullahu ladina amanu. Yang Allah berikan keteguhan yang bisa menjawab pertanyaan kubur itu hanya orang yang Beriman iman. Nah, di sinilah sekalian pentingnya kita belajar tauhid. Satu pertanyaan, nih dulu kita pasti pernah membaca atau mendengar sejarah dakwahnya Nabi Muhammad saw. Berapa tahun Nabi ini kedakwah? Berapa? Nabi diutus jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Oke. Okay. Berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Oke. Okay. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Nabi meninggal umur berapa? 63. Oke. Nah, perhatikan nggih. Dalam sejarah niku 10 tahun di Mekah, dakwah Rasulullah, apakah sudah turun perintah untuk salat? Sudah belum? Salat 10 tahun di Mekah awal-awal dakwah niku sudah ada perintah salat atau tidak? Belum, karena peristiwa Isra Mikros nih tahun keberapa? Sepuluh. Oke. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan sholat itu akhir-akhir di mana? Mekah tiga tahun. Itu pun belum diajari, uh, belum ada adan dan seterusnya. Masih perintah sholat lima waktu saja, ya kan? Jadi ternyata perintah sholat saja itu turunnya bang belah Yang pertama sepuluh tahun nih gu Rasulullah SAW dakwahnya apa? Dakwahnya apa? Tahu, tauhe. Makanya Rasulullah kumpulkan orang-orang itu keluarganya orang-orang Arab. Diajak pada satu kalimat. Apa ajakannya? Kulo la ilaha illallah. Tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalian pasti akan berbahagia. Makanya ini kuncinya, ini buat kalian. Kalau kita pengen bahagia di dunia dan di mana? Di akhirat. Pahami Laksanakan Dari kandungan kalimat La ilaha Karena orang itu Sengsara di dunia dan di akhirat Sebab utamanya Karena tidak memahami Dan mengamalkan kalimat La ilaha illallah. Nah Kemudian pembahasan yang ingin saya sampaikan sedikit ya Sebelum kita masuk pembahasan kitabnya Saya juga belum bawa kitabnya itu tentang pentingnya kita belajar tauhid tadi sudah kita singgung ya. Okay? Pentingnya apa loh? Pentingnya kita ngaji tauhid itu nopo. Kok kita enggak ngaji sholat dulu gitu kan? Kok kita enggak belajar tentang yang lain? Kok kita belajarnya masalah apa ini? Tau? Tauhid. Tadi dalilnya jelas. Rasulullah SAW ketika awal dakwah itu yang disampaikan apa? Tauhid. Ya supaya orang itu meninggalkan si. si Nah, berikut ini kita akan sampaikan beberapa dalil yang menunjukkan pentingnya belajar awal tauhid. Ya, yang pertama ayat yang sudah kita hafal semuanya. Wa ma'khulakul jinna wal insa illa liya. Abu nigo? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita semua ini diciptakan. Untuk beribadah, artinya bertauhid, Artinya apa? bertauhid. sebab ibadah kita ini Kalau dicampuri sirik, tidak diterima Ibadah ni kumbuh, katahik, katus umnopo Sebanyak apapun ibadah, kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau haji, mau sodakoh Tapi kalau berbuat sirik, gimana? Diterima atau tidak? Diterima tidak? Tidak. Allah mengatakan la in asrofta layah batonna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, semua amalmu akan terhapus. Jadi di sini bos kalian, kenapa kok kita harus belajar tauhid? Karena tauhid itu syarat diterimanya Ibadah Syarat apa? Diterimanya i pada. Gambarannya, itu nih. Misalnya ada orang mau sholat Sholat itu syaratnya apa? Harus bersuci Kalau orang sholat buatan wudu Tidak bersuci, tidak toharo Sholatnya mungkin panjang ya Sholatnya, rakaat pertama baca sholat? Apa? Al Al-Baqarah Nanti rakaat kedua baca apa? Bacaannya bagus, sholatnya lama tetapi tidak bersuci diterima tidak? Ya. Kalau orang sholat kok tidak bersuci diterima moten? Tidak diterima. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Nah, orang beramal nggih. Eh? Kalau dia juga berbuat syirik, maka amalannya itu sia-sia. Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 23, "Wa qadimna ila ma'amilu min amalin" Majalahuhabaan kuro. Kami hadapi semua amal yang mereka kerjakan, kemudian kami jadikan amal itu seperti debu-debu yang beter. Nah, dulu diceritakan ya, ada kisah. Diceritakan oleh istri Rasul Sallam yaitu Aisyah. Aisyah radhiyallahu talanah itu menceritakan, dulu di zaman jahiliyah ada orang yang sangat baik dia suka membantu orang lain, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kamu dan seterusnya. Namanya siapa? Ibnu Judan. Namanya siapa? Ibnu Judan. Jadi orang ini baik sekali. Sa kalau bahasa kita sekarang mungkin sama masyarakat, kalau orang Jawa bilang apa? Nyanyo. Nah, ini hanya ada apa? Dia ya, suka membantu gitu. Jadi intinya kalau ada keperluan dia bantu tetangganya bantu saudaranya. Kalau ada tamu sampai diceritakan dalam riwayat itu para ulama bahwasanya Ibnu Judan ini saking apa namanya? dermawannya saking bagusnya dalam menyambut tamu dia punya tumpukan apa? perabot-perabotnya itu piring-piringnya itu kalau mau ngambil piringnya itu harus apa nggih ongroen disimpan teng lemari lemari ning dhuwur. Nah, itu harus pakai nopo? Tangga, orang saking banyaknya perabotnya itu menunjukkan dia orang yang memuliakan apa tangga. Nah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ibnu Jud'an bermanfaat baginya? Yaitu orang yang suka berbuat baik kepada orang lain dan seterusnya dia memuliakan tangga. Apakah amalannya itu bermanfaat? Apa jawab Rasulullah? Tidak, apa bermanfaat tidak diterima, tidak ada gunanya nanti di akhirat. Kenapa? Karena orang ini itu Ibnu Judan tidak pernah satu hari pun mengatakan Rabbighfirli yauma yub'atsun. Ya Allah ampunilah aku pada hari apa? Kiamat. Artinya Ibnu Judan itu tidak mengimani adanya hari kiamat, tidak mengimani adanya surga neraka, tidak mengimani adanya hari pembalas pengerasan. Dan di samping itu dia juga orang musyrik. Jadi orang orang musyrik itu sebaik apapun nggih, mau dikatakan oh orangnya enggak korupsi, Mas. katanya enggak korupsi misalnya. Oh, baik sekali sama tetangga. Oh, ini dan itu. Tetapi dia berbuat apa? Syirik, maka semua amalnya itu nanti di akhirat sia-sia. Makanya Allah menceritakan dalam Al-Qur'an kul hal nunabbiukum bil ahsarina amala katakanlah maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya alladzina dallasaaihum fil hayatid dunya orang yang sia-sia usahanya di dunia sudah capek-capek sudah beramal wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun mengira dia sudah beramal dengan sebaik baiknya dia mengira nanti dia dapat pah ternyata dia tidak dapat apa apa malah masuk apa neraka. Kenapa? Karena berbuat syirik. Jadi di sini letak pentingnya guys sekalian kita belajar apa? No? Tauhid. Karena tauhid syarat diterimanya apa? ibadah. Mungkin ada yang masih ingat dalilnya yang lain sering dibaca mengenai oleh imam dalam surat Al-Bayyinah Allah katakan "Wa ma umiru illa liyabudullaha lahud Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada siapa? Allah dengan mukhlis namanya mukhlis apa? Ikhlas murni 100%. Untuk siapa? Allah saja. Jadi kalau kita beribadah 100% untuk Allah itu namanya tauhid tapi kalau kita beribadah 99,9% untuk siapa? Allah. Tapi 0,01% untuk selain Allah. Tauhid, bukan? Beribadah. Kalau orang beribadah 100% untuk Allah, itu namanya tau tauhid. Nah, sekarang orang beribadah 99,9% untuk siapa? Allah, tapi satu persen untuk selain Allah, tauhid bener? Bukan. Namanya bukan tau, tauhid namanya apa itu? Syirik. Namanya apa? Sibik. Jadi tauhid itu bos kalian menuntut kita kalau beribadah ya kepada siapa? Allah. Kalau sholat, sholat untuk siapa? Allah. Kalau menyembelih untuk siapa? Allah. Kalau bernadar untuk siapa? Allah semua ibadah kita itu kita murnikan seratus persen untuk siapa Allah saja. Jadi jangan berikan sedikit pun ibadah kita. Makanya dikisahkan, ada disebutkan dalam hadis, maqof tabi shohi. Rasulullah <Salah> menceritakan dahwulah rojulun al jannah ta <tuh> fidubabbin atau fidubabbin. Ada seorang itu masuk surga gara-gara seekor lalat. Ada juga satu orang masuk neraka karena seekor lalat. Bagaimana ceritanya? Jadi ada suatu kaum, masyarakat kampung Ini punya berhala Berhala ini kenapa? Perco, arca, patung Yang disembah-sembah Nah mereka itu punya syarat Kalau ada orang mau masuk sini, lewat sini Harus apa? ngasih Kalau bahasa kita sesaji, sembelihan. Nah ada orang ini lewat Karena dia orang sudah belajar, sudah ngaji, ngerti tauhid disuruh berkorban untuk berhala dia katakan ma ukor ibu syai'an saya tidak mau sedikit pun berkorban untuk siapa? selain Allah apa kata orang mereka orang-orang musrik ini yang punya kampung dia katakan korib wala utubaban berkorbanlah walaupun hanya menyembelih seekor apa? lalat lalat itu apa? laler jadi perintah yang penting disembelih nopo mawon laler gitu nopo nopo yang penting dipersembahkan untuk siapa? berhala, mungkin bahasa kita jin, penunggu gitu. penunggu kampung nah, akhirnya orang itu karena menolak tidak mau ber, apa tadi menyembelih walaupun cuma lalat ya gak mau akhirnya dia apa kan? dipenggah lehernya terus mati terus masuk surga, kenapa? Karena dia bertauhid, dia tidak berbuat syirik. Ada lagi satu orang dia datang, dia disuruh nyembelih. Saya nggak punya apa-apa katanya. Kemudian apa kata masyarakatnya? Korup walau berbahan sembelih walaupun hanya cuma dengan seekor lalat. Akhirnya gimana cari lalat? Ribut caranya. Cari lalat akhirnya dapat disembelih. Nah, gimana nyembelihnya? Pitas. Ya? Akhirnya orang itu selamat bisa lewat kampung, tapi kalau setelah dia mati masuk apa Neraka karena dia berbuat apa syirik. Jadi intinya buat sekalian namanya tauhid itu kita beribadahnya 100% untuk siapa? Jangan sedikit pun kita berikan ibadah kita kepada selain. Ya jadi tauhid ini syarat diterimanya apa? ibadah. Kemudian keutamaan yang kedua, gini, sekarang okay. jam berapa? Masih berapa menit masih? Ya, sepuluh menit, okay. gini. Assalamualaikum. Ya. Jadi sebenarnya tadi sudah kita singgung yang kedua, gini, okay. Tauhid itu adalah tujuan penciptaan jin dan manusia. Ini sudah kita sebutkan dalilnya, gini. Okay. Dalam surat Adhariyat ayat 56 Wa ma'ulatul jinnah wal insahillah liyat Jadi kalau kita ini hidup di alam dunia Ada tidak tujuannya? Ada tujuannya? Apa tujuannya? Untuk bertauhid Jadi kalau orang hidup di dunia ini Tidak mengerti tauhid, Berarti tidak mengerti tujuan hidup kalau orang tidak mengerti tujuan hidup itu namanya orang bingung. Walaupun titalnya profesor, doktor. Jadi intinya orang itu dinilai hidup di alam dunia ini, bos kalian hidup yang sebenarnya bukan seperti binatang. Eh? Kalau dia hidupnya di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid. Makanya Allah menyebut orang kafir itu seperti orang yang mati Allah katakan awamkana maitan fa ahyaynahu wajaalna lahu nuron yamshi bihi finnas kama mathalu apakah orang yang sebelumnya mati maksudnya orang kafir fa kami hidupkan dia dengan iman dengan ilmu wajaalna lahu dan kami berikan baginya cahaya yang sihir hidnas sehingga dia bisa berjalan di tengah manusia. Kamu masaluh fitulumah seperti orang yang tenggelam dalam kegelapan. Ya, laisabikoh rijiminha yang dia tidak bisa wah keluar dari dalamnya. Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau orang hidup di alam dunia ini cuma artinya makan, minum, nongol. Makan, minum, tidur, nongol. TV. Sanggota amal nggih, bebujan gawe omah, ngombe. Ya seneng-seneng nggih. -seneng, Hurah-hurah, uri-uri nggih. hidupnya cuma seperti itu, mangan, turu, makanya orang ada punya semburan semboyan tuh MTS katanya. Mangan turu, sukses. Sinten nggih, mangan turu sukses nggih. sukses tuh harus usaha, oh mangan turu gitu. Jadi orang kalau cuma hidupnya seperti itu, makan, minum, ya enggak ada bedanya dengan apa? binatang. Makanya Allah menyebut orang kafir itu ulaiikal an'ami bal hum Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka itu lebih apa? sesatlahum qulubun layafquhun biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Enggak mau ngaji, sudah dikasih hati, kasih hati. Kok enggak mau ngaji? Walahum a'yunun la yusiru nabiha Punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat Matanya normal, matanya normal Bisa melihat tapi enggak mau ngaji La walahum a'yunun la yusiru nabiha Punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar, enggak mau ngaji okay. Jadi orang yang enggak mau ngaji itu nanti lama-lama jadi mati Mati apanya? Hatinya Sebelum mati tenstan. Nggih. Okay. Makanya kalau orang hidup di dunia niku kok mboten tidak dikasih hidayah Islam, nggih. Okay. Mboten ngaji, tidak paham Al-Qur'an, enggak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW walaupun dia hidup secara fisik, nggih. Okay. Mungkin hartanya banyak, mungkin pangkatnya tinggi, sugeng blegedu gitu. Mungkin gantengnya bukan main, nggih. Okay. Bukan main-main. Nah, itu tetapi hakikatnya dia, apa Ma mati. Mati apanya? Hati. Makanya kata Rasulullah, "Matsalul ladzi yadzkuru rabbahu, la rabbahu wal ladzi la yadzkuru rabbahu kamatsalil hayyil mayit." Perumpamaan orang yang ngaji, orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak pernah berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang apa? Mati. Dalam riwayat Muslim dikatakan Perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir Dengan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir Seperti perumpamaan orang yang hidup dengan yang mati Maksudnya apa? Kalau rumah kita itu tidak pernah dipakai untuk baca Al-Quran Punya rumah tapi tidak pernah digunakan untuk sholat sunnah Tidak pernah untuk berzikir, Cuma untuk nonton TV gak pernah buat pengajian, gak pernah buat pikir, gak pernah buat sholat nih, okay. rumahnya itu seperti apa? Kuburan, gitu. Ya, makanya mumpung sekarang kita masih hidup, gitu. Marilah kita manfaatkan hidup kita ini supaya lebih hidup, bikin hidup lebih hidup. Iklan apa nih? Okay. Maksudnya kita ini kalau mau hidupnya benar-benar pengen -benar, bahagia dunia akhirat ingin masuk surga, ingin selamat dari apa? neraka, mbuk yawam, mbuk yawam ngaji ngaji apa ya? Bu, ya. Bu. Nga? Nga. Nga Tauhid sebab kalau orang tidak paham Tauhid ini nanti jadi seperti bangkai berjalan seperti eh, ini bergiru ini bergiru bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat, bisa jalan janteng pasar gitu, dan lain-lain tapi kok tidak punya hak ragelum ngaji, ragelum sholat, gitu. Okay. Nek doso lianedo doso malah, malah pameran panganan, gitu. Tanggulur doso malah kutut, gitu. Nah itu, itu kau tanda-tanda, gitu. Okay. Makanya orang yang bisa merasakan apa namanya, kalau dia berbuat dosa dia merasa sedih, gitu. Okay. Tapi kalau orang berbuat dosa, kok rasanya biasa-biasa, berarti niku hatinya sudah, nebak sakit parah, <gih> kalau bukan sudah mati. Okay. makanya kita ini harusnya kita berdoa kepada Allah supaya diberikan istiqomah. Ya mukhlibbul qulub sabit kholbi ada di ini. Wahai Allah yang membolak balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamaMu. Kenapa? hati ini tempatnya tahu. Okay. kalau orang itu hatinya tidak selamat, hatinya isinya syirik. Nanti yang baik jadi kelihatan buruk, yang buruk kelihatan. baik apa? Masalahnya hatinya. Gek. Makanya kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan, gitu. Pada kesempatan yang akan datang kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wataala untuk sama-sama belajar, gitu. Jadi bukan berarti saya yang di sini itu lebih paham tidak ya, cuma karena panitia minta saya ya. Saya kan mau nolak, menolak juga nggak enak, gitu sudah diminta ya. Kemane ya, kalau ada yang lain yang bisa ngisi sebenarnya ya munggu. Semua saya kena diminta ya. Eh, kalau orang Jawa kan enggak enakan nggih. Kula nggih pekewuh ngaten iki. Jane kula niki nggih tesih alare alit ya mong baru lah, lahir tahun 81. Gini. Ya kan masih muda gitu. Bapak-bapak ini mungkin sudah pada 40, 50 nggih, mungkin sudah lebih sepuh lagi Ya, jadi saya Nyan Pangabunten mohon maaf ya bukan berarti menggurui cuma di sini istilahnya melaksanakan tugas PLT melaksanakan ya. tugas. Ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, ya. mana wicada lepat Nyan Pangabunten yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita lanjutkan pada ya. pertemuan yang akan datang setiap hari apa ini malam Jumat ya. di masjid Anur An Ngewatang. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, minggu depan saya tidak nyasar lagi. Tidak nyasar ke kandang babi. Ini sangat bagus. Okay. Bingung kan tuh, tuh. Kita akhiri dengan doa kebarukan majelis. Subhanallah tiga. Sholala ilahilantas. Takbiratul baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan menjelaskan Jazayumullah Fairoh Kastiloh kepada Ustaz Hari Wahidi Bermuda Allah Ta'ala yang berikan faedah minum kepada kita InsyaAllah untuk pekan depan akan dimulai berbeda risya langsung Sampai setiap sepuluh dan Kaku usahakan InsyaAllah akan disediakan Buku atau kitab Alat-alat usul Meskipun hanya protokopian ya. Jadi InsyaAllah untuk ke depannya Akan ada kitab Dari tamir gratis ya InsyaAllah Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.